in the love Di sana airport, di mana terjadi perpisahan di sana cerita seperti itu ya. Tahan tadi, mendingan kamu bagus, tetap di atas bagus. sini untuk, wah uh, luar biasa deh kamu cantik banget kalau bintang ada di depan mata. Nah, iya ya, ya. mungkin ini nanti Igun juga akan mengomentari bajunya ini bagus sekali kepala. Yeah. Iya. Tidak berkomentar Igun ya. Bersani. Ik heb awal yang baik di kompetisi oh, malam hari ini yeah. di malam result ya. Ya dan